Bapak John, selamat siang. Selamat、nah, siang, b Ya, silakan, Pak. Nah, kalau saya lihat ya, inilah ya, Republik Indonesia. Selamanya tidak pernah ada yang beres. Yang mengizinkan dari Menteri Perdagangan. Semua minuman pun itu minuman yang terdaftar, maksudnya minuman yang branded ya. Dan itu juga dipergunakan oleh hotel-hotel, restoran-restoran yang memang sudah memiliki izin untuk.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 Terima kasih Bapak John. Kemudian Pak Bobi, selamat siang. Halo. Iya, s i l a k a n Pak, komentar Anda. Ya, halo. Iya Pak mau、ah, d i silahkan. i b u p a Ibu. Ya, ini kita sekarang kalau mau cara jalan benar, cara jalan yang lurus dan benar, dipersulit, diperepotkan dengan UUD. j udi. Tapi giliran itu kita disarankan dengan jalan tidak benar. Ya, dengan cara legal, dengan secara... Aturan yang ada, kita dipersuit, d i t e r l a m a ya, sehingga tersendat-sendat supply dan barang yang ada. Bukan hanya itu aja, Bu. Semua barang hampir demikian. Yang l i g a l dipersuit, UUD. Ya, yang lancar, waduh, suit l dah, Bu, di Indonesia sekarang masuk barang. Ya, makasih. Terima kasih, Pak Bobi. Pak Samuel, selamat siang. y a selamat siang silahkan pak y a menurut saya ajak aja orang KPK kesana apakah memang itu betul-betul dipersulit kalau memang i e r sulit y a k a n langsung bisa ketahuan siapa oknumnya terima kasih terima kasih bapak Juardi selamat siang siang bu iya silahkan pak y a kalau menurut saya kalau surat-suratnya sudah ada itu tidak akan dipersulit Nah, kalau kita lihat barang-barang impor ini hanya ingin bagaimana kalau nggak ada surat-surat dengan main duit. Nah, sekarang zamannya Paiske ini harus benar-benar lengkap lah gitu, supaya nggak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yudi, selamat siang. Aduh, Pak yang Bapak tadi bicara tuh omong kosong itu... Itu kita biasa masuk barang itu kalau memang z a m a n n y a mau lebaran gini Memang itu banyak masuk jalur merah Apa-apaan kalau memang misalnya i m p o r t i r n y a memang melanggar ya dicabut aja Gak usah pakai a l a s a n gini gitu Bukan itu aja bu, banyak yang lain juga kok Ya, terima kasih、mm -hmm, Terima kasih Bapak Gilbert, selamat siang Iya, selamat siang Silahkan Side 7 itu Mana, mana bisa s i h n g g a k ada surat-suratnya -surat, surat di permuda Sama saja Kalau n g g a k ada uangnya itu Tetap dipersulit Dikasih ke jalur merah Itu kan maling semua Iya kan Iya terima、itu、kasih Terima kasih Pak g i l b e r t Pak Indri selamat siang ya s i l a k a n Pak Iya itu Pak Biasanya kan kalau mau lebaran itu kan Mereka mau minta jatah u p e t i atau THR, biasalah gitu Pak,、uh, musim-musimnya bulan-bulannya THR keluar gitu. Di tempat saya aja, pabrik m a n u f a c t u r e r itu aja,、uh, K2HR, e RW, k e c a m a t a n Kelurahan aja, m a s i Celebaran minta THR, ya itu、uh, boleh dibilang hari rayanya mereka kok kita yang kena repot gitu loh. パリカルハリタイアニャー、ランランポン、オラピタンアミタミンタイデパリキマチアンヤサマチアンパー。シーラガンパリキン。イミパタマーダム、サ、ミニマン、サドアパン、コンテーシャンパー、ティアバババ。 すいません。<音楽>